Bismillahirrahmanirrahim. sodiri amri Yang saya hormati Bapak Dr. Andre Sajjikiman Badan Pelaksana Badan Pemilu Harian. Yang saya hormati Bapak Dr. Khotirin Hamsin Ketua LBPI sejawat sebagai rektor, rekan dua lembaga saya menyebut kokam nggak ada yang seragam yang cuma segera dan di amser si dan berjamaah yang berbahagia pertama-tama Puja-puja syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu ta'ala Yang telah memberikan rahmat inayahnya Sehingga kita diberikan kenikmatan, kesempatan Dan keuntungan Yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang mau berjamaah di selat subuh Jadi Diskusinya menarik Mas Danil. Kita kemarin berharap ya kesiap-siagaan ananda angkatan muda Muhammadiyah itu kan menjadi menarik kalau kemudian kita hadirkan Mas Danil. Untuk kemudian kita subuh bersama, salat jamaah bersama untuk menjawab satu persoalan besar sebetulnya. Persoalan itu adalah mengapa Islam selalu kalah Mas Danil? ternyata jawabannya cuma satu umat islam itu pertama tidak terlalu suka untuk berjamaah subuh itu yang pertama yang kedua terlalu banyak umat islam ini belajar kitab tapi tidak mau mengamalkan Jika disangkanya dengan kitab yang dia pelajari terus-menerus dari pagi sampai malam itu akan mengantarkannya dirinya untuk sampai ke kebentul surga. Tetapi kita lupa satu hal. Seruan yang selalu disampaikan oleh Mu'azin sebanyak lima kali. Hayalashalah, falah. Jadi bagaimana Anda mau menang? Ya. padahal rumusnya sudah jelas dengan salat itulah mari capai kemenangan. Makanya kemarin saya minta coba kita gabungkan nih, mahasiswa dengan kokam diizin. Ada nggak kokam diizin itu pakai seragam. Kalau cuman apel pagi, apel siang. Gampang Itu gampang Seribu kali gampang Saya menggunakan seragam dan saya kemudian berbaris bersama-sama Dan meneriakkan jel-jel Itu gampang Tapi untuk surat berjamaah Surat bersama-sama itu susah Itu yang menyebabkan kenapa Kemudian umat Islam itu terpinggirkan terus Bahkan kita terlalu banyak baca kitab Tapi lupa mengamalkan sehingga kadang-kadang terminologi dalam Al-Quran pun kita jadi alergi. Banyak teman-teman yang menganjurkan Mas sudahlah, jangan dipanggil kafir lah, panggil saja non-Muslim. Itu kan tidak sopan. Gimana mungkin kafir itu terminologi Al-Quran? Tak mungkin Al-Kafirun diganti menjadi Al-non-Muslim. kenapa kita asing kepada terminologi quran, ya kita sudah tinggalkan quran jadi membaca al quran itu sebagai ritual biasa saja, sama dengan kita kenduri, sama dengan kita olahraga, jogging pagi rasanya kalau nggak jogging pagi itu nggak enak ya sama nanti, rasanya kalau nggak baca quran itu nggak, nggak enak tapi finalisasi dari membaca al quran itu yang kemudian kita pertanyakan kembali nah khusus pagi istimewa ini kita hadirkan saudara Daniel sudah semua tahu siapa beliau beliau ini bagai menegakkan benang basah saya pernah bincang dengan beliau waktu tanwir di Ambon itu. bisa enggak tapi kita coba Orang kan harus mencoba, jangan dulu mencibir. Minimal kan orang sudah mencoba itu sudah punya satu, -satu pahala. Kalau orang mencibir, tidak pernah punya pahala. Oleh karena itu, melalui LPPI ini kita gelorakan kembali cinta gerakan salat subuh, cinta gerakan jamaah. dan nanti satu saat kita akan launching Pak Sukiman Pak Ketua WPI Cinta Gerakan Jamaah Untuk Simitas Akademika UMY, Jangan pernah mengaku menjadi karyawan dosen UMY, Jangan pernah mengaku menjadi mahasiswa UMY, Kalau tidak cinta berjamaah di masjid Saya pikir itu omong kosong Jelas itu Anda tidak menginginkan kemenangan Ya sudah, terima saja nasib kita itu di Indonesia. Di mana negara yang sebagian besar penduduknya itu muslim tetapi terseok-seok di pinggir selokan. Karena kita meninggalkan ajaran kita sendiri. Mudah-mudahan kedatangan Mas Damil menjadi satu awal yang baik untuk kita mengelurkan semangat kita bersama. Fastabiqul khairat. allahrib Mumin Sealaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami sampaikan demikian sambutan dari Bapak Rektor acara inti selanjutnya adalah kajian Sabtu pagi Kepada yang kami hormati Ustadz Dahnil Anizar Simanjuntak S.M.E, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, kami persilahkan. Kalau ngelihat pembawa acara itu nyebut nama saya itu agak unik, Pak Dahnil. Oh itu. Padahal biasanya seharusnya dahnil gitu ya Tapi itu kultural itu menariknya di situ. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah و على علي و اصحابه وموالاه لا حول ولا قوه الا بالله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد وتقوا الله بما Bayahanda Ketua BPH UMY yang saya hormati Pak Rektor Dan Para Wakil Rektor Civitas Akademika Fakultis Ketua LPPI Dan tentu Sahabat-sahabat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan jemaah Masjid Kiai Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang saya hormati Pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor dan seluruh sivitas akademika yang sudah Mengundang saya pada Acara yang spesial dan khusus ini Yaitu Kajian Sabtu pagi Dan sholat subuh berjamaah Bagiannya Setelah peristiwa Di DKI Jakarta Subuh berjamaah itu pergerakan subuh berjamaah itu salah satu hal yang positif tumbuh belakangan ini dan tentu Muhammadiyah tidak boleh ketinggalan dalam mendorong gerakan positif ini Pak Rektor dan Sibitas Akademika yang saya hormati Pak Rektor saya punya dua kata kunci Pada pagi hari ini terkait dengan kajian kita Pertama adalah dakwah kebangsaan Kemudian kedua adalah Islam berkemajuan Tadi beberapa pesan Pak Rektor penting jadi catatan kita pada kajian pada pagi hari ini kita punya waktu sampai jam sampai jam 6. Kasih tanda Mas ya nanti kalau saya itu suka suka ini, suka apa namanya? suka lupa diri gitu. Kalau sudah dia biasa kalau penyanyi itu Pak di atas panggung kadang-kadang suka suka lupa diri. Maka nanti tolong diingatkan ya dada, -dada aja, gitu. Pertama tentu adalah dakwah kebangsaan. Kalau kita melihat misalnya eh, semangat dakwah Mbah Dahlan, Mbah Dahlan memulai dakwah atau gerakan muhammadiyah itu sebenarnya kalau kita tinjau dari sejarah misalnya semangat Kebangsaan itu Itu menjadi Ruh penting Semangat kebangsaan Karena yang dilihat Pada setting Budaya Setting Geografis Setting demografis Pada saat itu Itu sebenarnya adalah Situasi Keterjajahan situasi yang tidak merdeka. Nah, kemudian muncul panggilan kebangsaan. Nah ini saya mau mulai dari sini nih. Sebagai sebenarnya watak bangsa. Panggilan kebangsaan untuk melakukan perubahan itu. Nah tapi semangatnya itu sebenarnya adalah di ilhami oleh semangat dan nilai Islam. Jadi settingnya, setting demografis, setting geografis, setting antropologisnya itu adalah karena ada situasi keterjajahan. Nah, untuk melakukan perubahan itu. Beliau Punya nilai Yaitu nilai keislaman itu Semangat keislaman itu Ya maaf sekalian Kalau kita lihat Awal-awal Berdirinya bangsa ini Maka kita akan temukan Sebenarnya Bangsa ini dibangun dengan Semangat identitas dulu Jadi kalau ada yang bilang misalnya ini semangat identitas ini berbahaya, tapi kalau kita bisa cermat memahaminya, sebenarnya negeri ini itu dibangun dengan semangat identitas terlebih dahulu. Budi Utomo berdiri itu dengan semangat identitas, jangan lupa. Yaitu dari kelompok-kelompok priayi tertidik Jawa pada saat itu Bahkan Budi Utomo sangat tertutup Semangat identitas Syarikat dagang Islam Lahir karena semangat identitas juga Kenapa? Karena pedagang Islam pada saat itu terpinggirkan oleh pedagang-pedagang mohon maaf Tiongkok atau orang-orang yang berasal dari Asia Timur pada saat itu maka muncul syarikat dagang Islam yang kemudian nanti berubah jadi syarikat Islam jadi semangat identitas tuh Muhammadiyah juga lahir dari identitas keislaman Nah nanti ada tambahan identitas keislaman yang punya pesan pembaharuan, punya pesan tasdid. Kemudian tumbuh terus beberapa organisasi. Kemudian coba kita lihat sempah pemuda 28 Oktober 1928 itu, itu pun berangkat dari semangat identitas. Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatra Jong Jong Jong yang lain itu Itu berkumpul Berdasarkan identitasnya masing-masing Semangat identitas Nah semangat identitas ini Yang hari-hari ini Itu seolah-olah Jadi Haram Padahal kunci masalahnya Bukan Tidak boleh ada identitas itu Bukan itu sebenarnya Kuncinya ada di mana Kenapa yang identitas awal itu berdiri Kemudian bisa membentuk satu bangsa Kuncinya cuma ada di satu hal Nah kalau minjam Istilahnya Bung Hatta Kuncinya cuma satu Itu yang disebut sebagai nalar ilmiah Saya pinjam Bung Hatta Bung Hatta nyebutnya nalar ilmiah Jadi Bung Hatta bilang itu Karena Ada nalar ilmiah Maka identitas-identitas itu Itu bisa bertemu Bisa dialog Bisa ada mutual understanding Bisa ada mutual respect Karena ada nalar ilmiah itulah Kemudian Indonesia terbentuk walaupun identitasnya beda-beda Saya mau bilang apa Indonesia itu tidak bermakna kebangsaan Indonesia itu tidak bermakna kemudian mengubur identitas itu Tadi itu kenapa saya mulai dengan sedikit menyinggung cara MC kita menyebut nama saya itu Dahnil Saya itu agak iri pak dengan Teman-teman yang punya logat Indah gitu pak Kalau ada orang Jawa Logatnya Kentara Kalau bapak ibu ini kan Ngelihat saya kan enggak, Anak ini nggak punya logat Padahal namanya serem Dahnil Anjar Simanjuntak Atau seorang sering nulisnya Dahnil A Simanjuntak Gak ada islam-islamnya itu nama pak Tapi kalau ketika orang dengar saya ngomong, loh ini bataknya mana gitu. Jadi sebenarnya saya udah kehilangan identitas dari sisi linguistik gitu. Tapi dari sisi nama itu masih dipertahankan kira-kira gitu. Nah tapi kalau tadi Mas Azhar itu yang jadi mbak acara tuh. Jelas tuh identitas, sudah ketahuan oh, Mas Hazar ini kalau sudah medok begitu pasti orang Batak Kira -kira gitu. Orang Jawa maksud saya Pasti orang Jawa Identitas Nah Indonesia itu enggak bukan berarti kemudian mengubur identitas Kejawaannya Mas Azhar tadi Indonesia itu, kebangsaan itu bukan berarti kemudian Kita tidak boleh mengekspresikan keislaman kita Nah itu jadi masalahnya nih sekarang Nah jadi saya mau katakan Sekarang ini kalau mau kutip satu ayat yang paling pas Bapak ibu suka lihat Itu ada surat Al-Baqarah ayat 11 itu A'udzubillahiminasyaitonirrojim Wa izakillah lahum latufsidu fil alkolu innama nahnu muslimun. Jadi pak sekarang ini Kalau ada Kira-kira pesan Ada yang bilang Wa lahum la fil art. Eh kalian jangan melakukan kerusakan Di muka bumi Mereka pasti jawab Kalo inna manahnu muslihun Enggak kok Kami nggak melakukan kerusakan Di muka bumi Tapi justru kami melakukan perbaikan kira-kira gitu. Sekarang narasi-narasi yang terkesan baik gitu, itu seolah-olah adalah pesan-pesan perbaikan, tapi sesungguhnya itu adalah pesan-pesan kerusakan. Jadi narasinya dibalik-balik begitu pak. Misalnya begini, kalau anda bicara Islam terlalu banyak. Anda itu nggak Indonesia, Anda itu nggak moderat, Anda itu nggak toleran, Pak, Bapak, Ibu sekalian, kalau dengar ceramah Rektor UMY tadi, itu kategorinya beliau itu kelompok radikalis kanan yang sangat radikalis. Kalau dengar beliau tadi, maka orang-orang yang sok modernis dan sok moderat itu akan ngomong, oh, itu radikalis. Mungkin Kyai Dahlan itu kalau dulu apa? Ada teman-teman kita yang yang intelektual yang luar biasa itu, itu akan bilang, "Oh, ini Kiai Dahlan itu adalah radikalis." Kalau teman-teman dengar itu, nggak usah banyak-banyak dari pesan yang singkat tadi kita kita dengarkan dari Pak Rektor Dewo ini. Rektornya harus segera kita ganti karena nggak moderat, gila kira gitu. Ini radikalis nih rektor. Pasti itu ada sebagian kepala orang-orang apa -orang itu begitu. Kenapa begitu? Nah, sekarang begitu, Pak. Kalau kita banyak-banyak ngomongin Islam, dikit-dikit Islam, dikit-dikit Islam. Itu kategorinya radikalis, kanan sekali nih. Ini Muhammadiyah kok sekarang kanan sekali? Ini gara-gara si Dahnil itu tuh. Saya Pak Rektor tuh, sekarang tuh banyak menuduh Ini Daniel ini radikalis Pengundang Muhammadiyah ini jadi radikalis Padahal dia lupa Saya ini Pak Presiden Religion For Peace Youth Interfaith Network Saya aktif Melakukan apa gerakan Dialog lintas agama Saya Presiden ASEAN and Pacific itu saya Presidennya Tapi ketika saya Banyak-banyak ngomongin Islam Itu saya pasti dituduhin radikalis Gara-gara saya misalnya nggak mau ikutan, saya di dalam apa dialog lintas agama itu identitas itu enggak boleh hilang bagi saya. Misalnya kita kalau di luar negeri kami ada dialog lintas agama itu misalnya masuk ke kuil, ya saya ikut masuk nggak ada masalah. Tapi kemudian ada tradisi misalnya kuil Hindu itu pak yang apa yang dianggap api abadi itu saya nggak ikutan tuh. Nah, teman-teman yang dari luar negeri itu paham. Ada yang nggak boleh di saya Tapi kalau di negeri kita, itu bisa dicap radikalisme. nggak moderat. Jadi, dibalik-balik suasananya. Nah, sekarang orang yang mau ngomong terang, yang mau ngomong apa mau nahi mungkar, sebut begitu, itu bisa dicap radikalis. Saya kemarin ngobrol dengan Pak Dahlan. Pak kita ini terlalu sekarang ini dicap radikalis saya ini mal malah kalau di luaran sana itu dicap radikalis bahkan oleh sekelompok orang-orang di muhammadiyah sendiri saya bisa dicap radikalis saya suka ngeledek gitu sebenarnya ini si apa ledekan saya itu oleh teman-teman yang menganggap dirinya super intelektual dan segala macam saya itu kadang-kadang kesel terus ini ada karena ini kampus dan banyak intelektual itu saya dicap nggak moderat, enggak radikalis ini mereka yang ngomong itu atas nama intelektual, kadang-kadang saya bilang nanti itu intelektual bukunya mana, tulisan mana buku saya banyak, yang radikalis ini bukunya banyak malah saya rajin nulis, nah ini yang intelektual mana bukunya mana, jadi ini sudah dibalik-balik jadi kalau kita berani nahi mungkar, maka kita dituduh Radikalis Nah kemarin saya diskusi dengan Pak Dahlant Ini kita dituduh radikalis loh Pak saya bilang. Mas Muhammadiyah itu Memang radikalis Pak Dahlan, Saya kaget juga Kalau orang yang berani Nahimungkar pasti dituduh radikalis Dulu Penjajah itu Itu nuduh para pejuang Itu radikalis Gak sesuai dengan mereka pasti dituduh radikalis Bapak-bapak berani nunjuk ke penguasa itu pasti dituduh radikalis, tapi kalau bisa berlembut-lembut dengan penguasa, bisa ini moderat. Ah, saya mau katakan kita harus menempatkan sesuatu pada porsinya. Nah, ayat ini paling tepat nih sekarang. Kita diputar-putar seperti itu. Jadi identitas itu itu harus muncul justru identitas kekristenan harus muncul silahkan Tidak ada boleh umat Islam satupun yang melarang identitas kekristenan itu muncul di Indonesia silahkan identitas keislaman muncul silahkan kuncinya ada di mana kuncinya ada di mutual respect kuncinya ada di mutual understanding. Kuncinya ada di mana kuncinya ada di dialog Dan orang yang bisa berdialog adalah orang yang merawat nalar ilmiah Maka bangsa ini terbentuk Nah Kiai Dahlan sebagai dakwah kebangsaannya itu paham betul Untuk bangsa yang maju maka nalar ilmiahnya harus sehat Maka pilihan dakwah Kiai Dahlan apa? Pilihan gerakan Kiai Dahlan awalnya apa? Awalnya adalah pendidikan Karena tempat menyemai nalar ilmiah Tempat untuk merawat orang-orang yang mampu berdialog Itu adalah pendidikan UMY itu harus menjadi tempat dimana orang-orang merawat nalar ilmiah Kemudian berdialog Nah pilihan dakwah Kiai Dahlan itu adalah merawat nalar ilmiah itu Pilihan dakwah Kyai kiaidahlan Di awal itu melalui jalur pendidikan Kesehatan dan sebagainya Kenapa nggak jalur politik Seperti yang dilakukan Hos Cokro Aminoto misalnya Kenapa Gak jalur yang lain Tapi jalur yang dipilih Adalah jalur Kebudayaan yaitu jalur pendidikan ini. Karena Nah baru kita Saya sedikit saja Masuk ke Apa yang dimaksud dengan Islam berkemajuan itu Atau saya tarik sedikit Apa yang dimaksud dengan berkemajuan itu Jadi tadi saya Berikan pemahaman Ini pondasinya pondasinya Hidup berbangsa dan bernegara Itu ada di dialog Makanya Bapak Ibu sekalian Kita semuanya Warga Muhammadiyah Itu harus terbiasa Dengan dialog itu Harus terbiasa Karena itu adalah alat kita Pancasila itu kan produk dialog Makanya kalau orang Muhammadiyah nggak bersepakat dengan Pancasila Ya itu Tentu bukan orang Muhammadiyah Pancasila itu Itu adalah produk dialog Kita ada sepakat dengan itu kita gunakan istilah darul ahdi wasyada itu produk dialog. Nah, tapi kalau kemudian ada orang yang mencerabut dialog, itu artinya sama dengan anti Pancasila. Itulah kenapa misalnya Perpu Ormas kita sebut anti Pancasila karena mencerabut dialog, mencerabut hukum. Karena esensi Pancasila salah satunya adalah dialog itu tadi. Nah, Untuk merawat dialog ini sebenarnya kita kaitkan dengan yang disebut dengan Islam berkemajuan itu Atau yang disebut dengan berkemajuan Ini kan sering kita gunakan setiap hari dalam dialog-dialog, dalam kajian-kajian kemuhammadiyahan Tapi sesungguhnya seperti apa yang disebut dengan berkemajuan itu Bapak ibu sekalian Kalau saya boleh menerjemahkan secara bebas yang disebut dengan berkemajuan itu Ini juga berangkat dari model dakwah Kiai Dahlan Bagi saya, yang disebut dengan berkemajuan itu, itu punya tiga ciri utama Yang disebut dengan berkemajuan atau Islam berkemajuan itu, itu punya tiga ciri utama Ciri yang pertama apa? Ciri yang pertama adalah tauhidnya murni Tauhidnya murni. Kalau kita lihat awal-awal dan substansi dari dakwah Muhammadiyah, dakwah Kiai Dahlan, jalan yang dipilih pertama yang dilakukan oleh Kiai Dahlan itu adalah memurnikan tauhid. Tauhidnya harus murni. Sederhana Bapak Ibu sekalian, orang yang tauhidnya murni, tentu dia merdeka. Orang yang tauhidnya murni, dia tidak akan bergantung dengan apapun. Orang yang tauhidnya murni, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Pak Rektor kadang-kadang saya tidak terlalu menghujat misalnya teman-teman yang suka Misalnya dalam acara tertentu teriak dia Allahu Akbar Allahu Akbar Bahkan di kokam itu Itu sengaja salamnya Itu dua kali takbir satu kali kata merdeka Kenapa? Bapak ibu sekalian Coba perhatikan para pejuang kita Kenapa dia karena mereka, Kenapa mereka Untuk menghilangkan rasa takut Itu teriak takbir Sederhana sebenarnya Itu jadi simbol saja Orang kalau udah nggak tahu lagi mau ngapain, udah terjepit nih, Pak. udah untuk menghilangkan rasa takut dan kemudian menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah itu, maka simbolnya itu yang takbir itu. Ini udah nggak bisa ngadu ke siapa-siapa lagi, pemerintahnya nggak bisa diharapkan, ini nggak bisa diharapkan, satu-satunya cara dia. itu adalah simbolnya itu salah satunya adalah teriak takbir itu sama dengan para pejuang kita salah satu simbolnya itu adalah teriak takbir tapi kemudian kalau kita teriak takbir begitu kan dituduh lagi-lagi seperti tuduhan ke pak rektor tadi radikalis jadi sekarang mudah sekali itu mencap orang radikalis jenggot berjenggot agak radikalis. Kalau terkait dengan fisik, pak Retno ini nggak radikalis. Kalau secara fisik, beliau agak anak milenial, kira-kira gitu. Kalau wah ini ayahanda ayahanda kita ini banyak yang radikalis. Kalau dari sisi jenggot, apalagi semakin panjang kan. Maksud saya simbol itu yang seharusnya bisa kita terjemahkan secara positif. Itu diciptakan narasi negatif Nah itu tadi saya sebutkan Ini ayat yang paling tepat kita gunakan Kita pinjam ini. Itu adalah Al-Baqarah ayat 11 tadi Tauhid yang murni Nah orang yang bertauhid yang murni inilah Dalam konteks Islam berkemajuan Dia pasti tidak kalah dengan hal-hal di luar nilai-nilai keislaman itu sendiri di luar dari tauhid itu sendiri atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala penghambaannya itu enggak pada Allah Subhanahu Wa Taala hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu sekalian yang menjadi masalah kita sekarang ini adalah ketika umat ketika pemimpin umat ketika pemimpin negara itu takut dengan di luar Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut begini. Saya sering sekali bercanda dengan dengan banyak teman-teman yang sebenarnya yang menghancurkan negeri ini, yang menghalangi berkemajuan itu, itu bukan sosialisme atau kemajuan Islam itu tidak dihalangi oleh sosialisme, tidak dihalangi oleh marxisme, tidak dihalangi oleh komunisme. Tidak dihalangi oleh kapitalisme Tapi satu yang sebenarnya yang menghalangi berkemajuan itu Ketika pemimpin Islam Ketika pemimpin umat Ketika pemimpin negara Itu tunduk dengan uangisme Itu yang mengalahkan kita Bapak ibu sekalian Di negeri ini Hanya tiga kelompok Yang berkuasa penuh yaitu namanya tiga kelompok ini adalah korporasi besar kemarin itu pak saya dengan pak busro dengan beberapa teman-teman di KPK itu di, menerima ekspos secara tertutup tentang korupsi sumber daya alam nah saya dapat satu kesimpulan ijon politik di negeri ini sehingga arah kebijakan itu bisa sesuai dengan korporasi yang berkepentingan itu terjadi di korupsi sumber daya alam. Bapak Ibu perhatikan bagaimana satu kelompok usaha misalnya Mekarta yang mengolah Mekarta yang dikelola oleh Lipo itu bisa merdeka dan bisa seenaknya. Tidak perlu izin belum dibuat sudah bisa bangun coba UMB berani bikin bangunan tanpa IMB pas di apa di Aceh masjid kita itu dihalang-halangi untuk berdiri bahkan kemarin di Biren salah satu masjid kita yang baru mau dibangun mau gotong royong itu sudah dibakar berandanya fondasinya Tapi misalnya Mekarta, Lelipo Group, tanpa izin itu bisa dibangun. Masjid kita imb nya lengkap. nggak berani itu ada yang mengganggu. Jangankan masyarakat, negara saja itu nggak berani mengganggu. Hutan dibakar di Sumatera sana. Dan kita tahu kelompok usaha mana yang seenaknya bisa membakar hutan-hutan di Riau, di Jambi, dan sebagainya itu. Mata kita bisa melihat Ini kelompok usaha ini kok Yang membakar hutan-hutan itu Tidak satu pun aparat hukum berani Menindak itu Kenapa? Dia penguasa negeri Reklamasi, kenapa bisa ngotot begitu Kita tahu kok kelompok usahanya itu Kenapa nggak berani bertindak? Karena dia penguasa negeri Jadi ada tiga kelompok Korporasi besar Yang jadi penguasa negeri Yang sudah melakukan ijon politik Nah Kalau orang yang tauhid murni Maka yang begini-begini Mereka nggak akan pernah takut Orang yang merawat tauhidnya murni Yang begini-begini Itu dia tidak akan pernah tunduk Dengan uangisme ini nggak bisa tunduk Bapak ibu sekalian Satu kelompok dalam Islam itu dituduh radikalis Satu kelompok dituduh disebut toleran Sederhana yang kelompok toleran ini Ya toleran dengan segala hal Termasuk toleran terhadap pembakaran hutan segala macam Coba bayangkan Kalau ada di kelompok kita Kampanye toleransi Toleransi itu harus dikampanye Harus dilakukan Kalau saya sudah Sering menggunakan istilah toleransi itu harus otentik Dia bukan toleransi rente Paham maksud saya ya? Toleransi rente Toleransi rente itu dia melakukan kampanye toleransi Itu dalam rangka menyedot donor Toleransinya rente Toleransi hanya sekedar jadi komoditi Tapi Muhammadiyah itu toleransinya otentik Dari sononya memang sudah toleran Bukan toleransi yang diperdagangkan Coba bayangkan ada kelompok Yang kampanye toleransi terus Ngomong toleransi terus Tapi kemudian dana untuk mendanai kegiatan Kampanye itu dari kelompok usaha yang membakar hutan sana. Tapi ketika Kelompok usaha yang membakar hutan itu melakukan penindasan terhadap rakyat Membakar hutan dan masa depan Anak cucu kita Apa yang mereka omongi Nothing Tidak ada sama sekali Kita Bapak-bapak, pak rektor saya yang ngomong itu Pasti dituduh radikalis Berani Ini saya tunjuk Kelompok usaha itu Radikalis Nah ini dituduh Atau disebut kelompok yang sangat toleran Yang merawat NKRI dan sebagainya Ngeliriknya jangan kemana-mana di, di kita saja ada kok Di kita saja ada Saya itu Udah pada tadi sebut Pak Rektor Pekerjaan sulit Menegakkan benang pusut Tapi kan harus dimulai Apalagi kalau dilakukan secara berjamaah Stigma-stigma itu kita abaikan saja Tapi perjuangan harus terus dilakukan Senjatanya tauhid yang murni Kedua Apa ciri Islam berkemajuan itu Kedua adalah ahlak yang baik Saya seringkali mengutip hadis yang singkat Yang disampaikan oleh Rasul Rasul pernah ditanya oleh sahabat Madin ya Rasul Rasul agama itu apa? Rasul menjawab pun singkat Ad-din khusnul khulu Agama itu adalah ahlak yang baik Kita kadang-kadang lupa Beragama seolah pondasinya syariat Padahal beragama fondasi utamanya itu adalah ahlak yang baik Syariat tanpa ahlak yang baik itu pasti menghadirkan kekacauan Jadi kalau kita baca bukunya Pak Yunahar Ilyas gitu, Tentang ahlak Beliau itu mengibaratkan ahlak itu Sebagai seperti kita naik haji Kalau kita naik haji nggak ukuf di Arafah Itu bukan naik haji Jadi ahlak berislam itu tanpa ahlak Itu bukan islam namanya Jadi islam itu harus berahlak Berislam tanpa ahlak itu bukan islam Jadi ahlak yang baik itu sebenarnya adalah Wajah utama islam Coba saya berikan contoh misalnya. Kalau tadi pagi Bapak Ibu datang ke sini salat subuh kemudian pakai sarung saja. Sarung tanpa pakai baju, tanpa pakai celana. Salat ke sini, tertutup puser, tertutup lutut. Ini yang yang laki-laki maksud saya. Secara syariat, apakah salat Orang yang pakai sarung saja dari sah, secara syariat sah. Tapi apakah kemudian akan menciptakan kekacauan? Coba bayangkan di depan dari atau saya lah datang ke sini cuma pakai sarung. Apa yang terjadi? Kacau balau. Pak rektor di samping saya bingung. Ini orang gila dari mana? kira gitu. Ini orang kenapa? Semua jamaah di sini itu terganggu. Padahal nggak ada aturan yang saya langgar secara syariat Saya gak berakhlak Atau dalam bahasa kita sehari-hari Tidak beretika Tapi coba bayangkan Orang yang nggak pakai Baju dan celana tadi Tapi secara syariat cukup Kemudian jadi imam Tambah kacau balau Tambah kacau balau Beragama tanpa akhlak yang baik maka sebenarnya menciptakan kekacauan nah dialog tadi sebagai instrumen kebangsaan kita itu harus menghadirkan akhlak Bapak Ibu sekalian negeri ini tadi disebutkan oleh Pak Rektor punya banyak ahli kitab punya banyak ahli agama punya banyak ahli-ahli yang lainnya tapi kita kekurangan orang-orang yang berakhlak baik Tapi kita kekurangan orang-orang yang merawat integritas yang tinggi Maka kalau yang kita temukan itu adalah ahli kitab Atau ahli agama Atau ahli sosial Ahli politik Maka pak Kalau kemudian dia Tidak merawat ahlaknya Yang akan terjadi apa Ada akrobat syariat Akrobat syariat Orang untuk satu peristiwa Itu cari dalilnya Kalau dia pintar Atau dia banyak baca kitab Itu gampang pak Bayangkan ada kelompok yang bisa menghalalkan LGBT Sangkin pintarnya Itu bisa menghalalkan LGBT Karena secara syariat Secara fikih Kitab-kitab seperti tadi disinggungkan oleh pak rektor Itu dia jagonya Sehingga untuk menghalalkan LGBT saja itu bisa dilakukan. Itu orang-orang yang tidak merawat ahlak itu. Maka kita akan terjadi gitu. Dan jangan lupa sekarang ini instrumen pembangunan itu seperti masuk kepada pentingnya instrumen ahlak ini. Kita baca misalnya teman-teman yang di fakultas ekonomi atau fakultas sosial dan politik. Kita baca misalnya. Terjemahan modernisasi oleh Steckleit, modernisasi itu bukan tentang perubahan alat-alat produksi, ansi, bukan sekedar tentang perubahan cara-cara melakukan produksi, tapi modernisasi itu tentang perubahan cara berpikir, transformasi peradaban. transportna masih keadaban. Itu modernisasi. Saya berikan contoh. Kita di Jogja menggunakan alat-alat modern. Kita punya mobil, kita punya listrik, kita punya semua instrumen modern. Sebut tadi Bapak Ibu satu orang tadi berangkat pakai mobil yang bagus. Tapi kemudian dari mobil itu sambil merokok atau sambil apa buang sampah keluar. Apakah itu yang disebut dengan berkemajuan? Bukan. Bapak datang ke Baduy di Lebak sana ada suku Baduy yang tidak terima modernisasi dalam bentuk simbol-simbol produksi. Dia nggak pakai listrik, dia nggak pakai alat-alat modern, dia nggak nonton TV, dia nggak punya kulkas dan sebagainya. Tapi dia merawat alam dengan baik. Tapi tempat itu nilai-nilai Nilai-nilai masa saya itu misalnya keadaban, nilai-nilai sungainya bersih, keamanannya luar biasa, orang nggak sembarangan buang sampah misalnya yang paling sederhana. Pertanyaan saya adalah apakah yang di Jogja tadi dengan orang badui yang nggak boleh punya listrik dan segala macam itu? Karena itu pilihannya, bukan dia nggak mau, apa, bukan dia nggak bisa masukkan listrik, tapi pilihan hidup mereka. secara kebudayaan itu tidak boleh masuk Islam. Pertanyaannya dari dua itu mana yang maju? Yang maju itu justru yang mengusung nilai ini. Coba kita lihat peradaban Islam. Apa yang ditinggalkan oleh Rasul? Apa yang ditinggalkan oleh Khalifah Abu Bakar? Sampai dengan Ali, sampai dengan para Khalifah Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiah. Apa yang ditinggalkan mereka? Apakah mereka meninggalkan monumen yang luar biasa Tidak sama sekali Coba lihat Fir'aun Apa yang ditinggalkan Fir'aun Ada piramida yang luar biasa Ada sphinx yang luar biasa Coba lihat Kaisar Cina Apa yang ditinggalkan Kaisar Cina Ada tembok Cina yang luar biasa yang Jadi monumen yang luar biasa Rasul Para khalifah Tidak punya monumen-monumen yang luar biasa itu Apa yang ditinggalkan oleh Rasul dan peradaban Islam Yang ditinggalkan adalah nilai dan ahlak yang baik itu Yang ditinggalkan adalah ini nanti jadi poin ketiga Itu adalah ilmu pengetahuan Bapak ibu pasti tahu dalam sejarah bagaimana piramida dibangun Dia dibangun oleh darah dan keringat Orang-orang yang tak bersalah Yang diperbudak Jutaan orang mati Bersamaan dengan pengerjaan Piramida Jutaan orang mati Bersamaan dengan pengerjaan Tembok Cina Jutaan orang mati Hanya untuk pengerjaan Monumen-monumen yang luar biasa Apakah pada era itu Secara fisik itu adalah maju Tentu UMJ misalnya Gedungnya luar biasa maju sebagai monumen Tapi kalau kemudian Tidak punya perpustakaan yang representatif enggak punya Dosen-dosen yang produktif Dalam berkarya Ahlaknya yang elok dan segala macam Apakah kemudian itu yang disebut dengan maju Bukan sama sekali Yang disebut dengan maju Keadaban dan peradabannya Itu terawat dengan baik ketika ahlak hadir di sini itu yang disebut dengan maju bahkan sekarang instrumen orang mengukur pembangunan itu bukan hanya sekedar tentang PDB kalau belajar ekonomi itu yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi mengukur apa mengukur e, pertumbuhan ekonomi dengan PDB dan segala macam ukuran-ukuran materi dari sisi ekonomi Sekarang sudah mulai bergeser pak Ada namanya indeks kebahagiaan Jadi orang sekarang ukurnya dari seberapa bahagia Seseorang Satu peradaban, satu negara Orang sudah mulai bergeser pada ukuran-ukuran yang manusiawi Bukan sekedar tentang material Nah artinya Ahlak yang baik itu adalah menjadi bagian yang penting dalam Islam berkemajuan itu Yang terakhir dalam konteks Islam berkemajuan itu Yang disebut dengan berkemajuan itu Itu adalah eksistensi ilmu pengetahuan hadir dan semarak Tadi saya sebutkan Dalam peradaban Islam yang paling menonjol Ketika Bani Umayyah misalnya, Bani Abbasiyah dan lain-lainnya. Jadi yang paling menonjol bukan monumen-monumen itu. Yang paling menonjol adalah lahirnya ilmuwan-ilmuwan unggul dalam peradaban Islam. Lahirnya Ibn Sina, lahirnya Al-Farabi, lahirnya Al-Jabar, lahirnya Abu Yusuf dan sebagainya. Peradaban Islam memberikan Penghormatan luar biasa Terhadap ilmu pengetahuan Peradaban Islam memberikan tempat Ilmu pengetahuan sebagai wajah utama Maka kita akan lihat Ketika Barat Mengalami masa kegelapan Disitu praktek tahayul Rame ketika peradaban Barat Kalau kita lihat Anak-anak muda ini kalau kita nonton film-film Robin Hood misalnya, film-film kolosal Hollywood. Itu adalah gambaran-gambaran masa kegelapan barat yang penuh dengan tahayyul. Sedangkan Islam pada saat itu, itu justru masa-masa pencerahan di mana ilmu pengetahuan adalah senjata utama. Nah tapi pasca perang salib Pasca Cordova hancur Andalusia dengan perpustakaan-perpustakaan Kita yang luar biasa itu hancur Apa yang terjadi Berbalik Kita masuk era kegelapan Dengan pratek tahayul Yang luar biasa Barat masuk era Pencerahan Enlightenment Renaissance mereka sebut Mereka bangkit maka jangan heran Kemudian Pondasi ilmu pengetahuan dibangun oleh peradaban Islam Tapi dikembangkan oleh Barat Karena fonda, ketika kita bangun pondasi ilmu pengetahuan Kedokteran, ekonomi oleh Abu Yusuf Ibnu Sina kedokteran dan sebagainya itu Dibangun oleh ilmuwan-ilmuwan Islam Pasca Perang Salib kita masuk era kegelapan Kita meninggalkan Al-Quran Kita meninggalkan tradisi keilmuan Barat justru masuk Masa renaisain Masuk masa uh, Pencerahan Kita masuk masa kegelapan Nah disitulah Kiai Dahlan lahir Di Indonesia Untuk mengembalikan Tradisi berkemajuan itu Tapi Apakah itu pekerjaan mudah? Tidak, itu pekerjaan sulit Karena butuh waktu yang panjang Coba ada pertanyaan misalnya Saya kebetulan ngajar di fakultas ekonomi dan bisnis Pak kenapa sumber-sumber kajian ekonomi kita Itu semuanya ber, ber, merujuk kepada kajian-kajian ekonomi makro dan mikro barat Kenapa? Karena yang mengembangkan itu Itu adalah mereka Ketika kita stuck di masa itu Padahal fondasi dasarnya Abu Yusuf misalnya Itu adalah orang yang di Kutip banyak oleh Adam Smith misal melalui buku The World of Nations itu Abu Yusuf punya buku Al Amwal mirip luar biasa. Nah tapi kemudian yang eksis karena mereka melakukan tradisi ilmiah, tradisi positivisme, kemudian yang tumbuh itu justru mereka. Kita kasih pondasinya, mereka bangun lengkapnya. Kita ketinggalan Nah sekarang era berkemajuan itu Kita harus berorientasi pada ilmu pengetahuan itu Nah jadi Bapak Ibu sekalian Tradisi atau semangat dakwah kebangsaan itu Itu adalah ruh dakwahnya Muhammadiyah Dengan membangun tradisi dialog Dialog modal dasarnya adalah nalar ilmiah Dialog memberikan Kehidupan atau kesempatan identitas yang berbeda-beda itu tumbuh. Dan itulah nanti yang menjadi instrumen kita mencapai Islam yang berkemajuan dengan tiga ciri utama. Yaitu Tauhid yang murni, ahlak yang baik, dan ilmu pengetahuan yang dirawat dengan baik dan disemarahkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan enggak? Enggak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabikul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام Jadi kita bisa bersolat berjamaah Yang pertama, subuh Menurut saya inilah Sebenarnya awal kehidupan Inilah kebangkitan kehidupan muslim itu sebenarnya dibangun Itu di awal pada salat subuh Jadi ketika subuh para jamaah, para muslim Secara suhuran itu bersama-sama dan serentak Saya kira inilah muslim yang sebenarnya itu adalah di subuh ini maka ketika ketika ini diawali dengan gerakan bersama saya kira inilah jadi ciri kebersamaan seorang muslim sehingga untuk ada alasan untuk membangun uh, kehidupan muslim yang sebenarnya itu adalah ya memang harus dimulai dari gerakan untuk uh, sholat subuh ini berjamaah pertama bentuk apa bagi saya ya, fondasi pondasi kebangsaan ya. Pondasi kebangsaan Indonesia itu dia dibangun dari dasar tradisi dialog. Nah, Indonesia itu memang berbeda, ya. E, perbedaan itu kemudian disatukan oleh dialog. Nah, dialog itu instrumen utamanya yang kita sebut sebagai nalar ilmiah. Nah, itulah kenapa dakwah Kebangsaan yang dilakukan oleh Kiai Dahlan itu dibangun dari semangat uh, apa semangat ada ingin mendorong perubahan bagi Indonesia ya bagi pada saat itu ya uh, orang Nusantara ya. Nah jadi instrumen utama yang digunakan oleh Kiai Dahlan untuk mendorong perubahan itu itu adalah nalar ilmiah. Yang makanya jalan. dakwah kebangsaan yang dipilih oleh Kiai Dahlan itu adalah pendidikan kesehatan dan sebagainya karena sesungguhnya yang bisa mendorong perubahan itu adalah pendidikan, maka Kiai Dahlan mendorong dakwahnya pada pendidikan supaya kemudian anak bangsa ini itu punya nalar ilmiah yang baik, sehingga mereka bisa punya semangat dialog yang tinggi sehingga bisa menerima perbedaan dengan identitas yang yang berbeda-beda ya kajian sebuah kali ini bagus ya uh, topiknya tentang kebangsaan dan tentang Islam berkemajuan disampaikan oleh saudara Daniel Daniel isu-isu uh, aktual disampaikan uh, dan bagaimana dia mendorong keterlibatan kaum Buddha untuk bisa membaca persoalannya keislaman dan kebangsaan